Mitra bisnis, dalam stabilitas makro, posisi Indonesia tetap di bawah rata-rata dibanding negara ASEAN lainnya. Lembaga publik yang menjadi indikator bagi daya saing pertumbuhan tidak berbeda jauh dengan indikator lain. Begitupun upaya mendongkrak pamor Indonesia di tengah promosi menarik investasi asing masih sangat rendah. Jika dipetakan, sebenarnya masalah dan hambatan sudah mampu dideteksi, namun implementasi perbaikannya belum kunjung memadai. Mitra bisnis, apa saja jalan keluar jangka pendek, khususnya menghadapi persaingan antar-ASEAN? Segera kita akan berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, jika sudah diketahui hambatannya, tapi kenapa sulit untuk melakukan perbaikan? Memang kita di Indonesia ini ya, dulu kita bisa berkompetisi itu karena diproteksi oleh pemerintah. Diproteksi melalui harga listrik lebih murah, minyak lebih murah, kita biar masuk lebih tinggi, sehingga kita terproteksi. Tapi dengan globalisasi, dengan penanda tanganan, free trade, free trade dengan negara-negara Asia, negara China, negara Jepang, itu kan semua itu akhirnya biar masuk kita jauh lebih rendah. Nah dulu kita masih ada biar masuk 30-40%. Jadi semua industri kita dulu itu diproteksi oleh pemerintah secara tidak langsung. Nah sekarang proteksi itu sudah hilang. Semua tidak ada lagi subsidi-subsidi itu. Nah, kita disuruh bersaingan seperti apa adanya sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa bersaingan? Semua yang kita lihat, persaingan-saingan kita yang ada di China, sekarang ini juga India, sekarang Vietnam, dan lain-lain itu sekarang jauh lebih efisien dari kita. Tenaga kerja kita juga jauh lebih malas dan tidak produktivitinya lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam, dengan China, dan lain-lain. Jadi semua sektor daripada ongkos kita itu, memang kita lebih tinggi, karena kita ini malahan tidak bisa berkompetisi itu karena memang kita itu di dalam negeri harus menyelesaikan banyak sekali pekerjaan rumah kita. Itu masalahnya. Jika sudah diketahui hambatannya, tapi kenapa sulit untuk melakukan perbaikan, Pak? Oh iya, karena begini ya. Ini menurut saya yang sudah terjadi di Indonesia ini, tapi kita nggak pernah mau sadar bersama-sama gitu. Saling kita ini saling menarik terus, saling menghambat terus satu sama lain. Baik di tingkat pemerintahnya, juga di tingkat... Aparatnya di tingkat daerahnya sama saja. Itu yang membingkung kita tidak kompetitif. Tapi kalau kita berteriak, dibilang pengusaha ini cengeng. Itu yang susah kita. Demikian Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.